Mitra bisnis, Tribunius menulis, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menilai, vonis hukuman penjara satu tahun yang kami selalu dijatuhkan terhadap seorang polisi di Semarang yang sedang mabuk dan membunuh seorang rakyat sipil adalah sebuah sandiwara belaka. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Badan Pengurus Setara Institut Hendardi. Pak Hendardi, apa komentar Anda soal ini? So, yeah, saya kira saya bisa bersepakat dengan komponasi ya bahwa putusan ini terlalu ringan karena bukan saja menyangkut satu jabatan saja sebagai polisi yang harusnya menjadi pelindung keamanan tetapi ini juga kaitannya dengan perbuatan pidana. Ya, Yang dilakukan dengan kelalaian Dengan menyebabkan kematian Nah memang kalau dinilai vonis ini terlalu rendah Saya kira untuk itu Dan tidak memberikan satu efek cerah Punya kecenderungan untuk semacam memproteksi uh, Anggota korps di kepolisian Tentu saja setiap institusi ada rapor merah, rapor birunya Tetapi apa yang terjadi ini memang menambah coreng ininya Walaupun itu kan yang menentukan kan pengadilan Bukannya si pihak kepolisian Ya, Jadi rapor merahnya bukan saja pada polisi tapi juga pada pengadilan yang memutuskan hukuman yang rendah. Di sini keluarga korban mengadukan hakim ke Komisi Judisial. Bagaimana Bapak melihatnya? Itu prosedur yang memang bisa ditempuh. Namun Komisi Yudisial kan nantinya tidak akan menyentuh pada persoalan perkara, tetapi dia akan mengenai etika dari hakim. Apakah hakim dalam hal ini memang bisa dinilai ada ada main atau semacam itu ya, atau ada kecurigaan kecurigaan tertentu, itu bisa saja diselidik oleh Komisi Yudisial dalam hal ini. Jadi saya kira itu prosedur yang memang bisa ditempuh. Seharusnya ada upaya banding dari jaksa sendiri untuk perkara ini. Lalu bagaimana seharusnya pengawasan senjata yang dimiliki oleh anggota Polri, Pak? Ya, pada dasarnya kan memang senjata itu merupakan otoritas yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, yaitu ada adalah... Itu dijaminkan oleh undang-undang Namun senjata itu tentu saja Tidak bisa disalahgunakan Atau dipergunakan secara keliru Nah karena itu penghukuman terhadap Orang yang memegang senjata dan dipergunakan Secara keliru itu akan jauh Lebih besar daripada orang yang Tidak punya wewenang atau katakanlah Orang yang sebetulnya bukan Aparat keamanan karena dia keaparat keamanan Dia bertugas melindungi mengayomi Ya uh, warga Yang lain seharusnya dia punya Tanggung jawab yang lebih besar karena itu kalau dia menyalahgunakan senjata api itu hukumannya harus lebih berat menurut saya di situ. Jadi dikaitkan dengan pengawasan senjata api ya pengawasan itu kan pengawasan itu bisa dalam bentuk hukuman yang kuat sehingga itu menjadi mempunyai efek jerak. Ya polisi sendiri dalam konteks disiplin dia harus memberikan satu hukuman yang setimpal juga. Demikian Ketua Badan Pengurus Setara Institut Hendardi. Saya Wendy Lim.